Pak Tony selamat siang Selamat siang Komentar Anda Pak Tony Ya kalau misalnya mau ditahan memang salah yaudah tahan aja n Gak g usah dipusingin e m a n g salah gitu loh Tapi yang saya sering n e l i h a t nih n Gak g salah pun kadang dipersalahkan Jadi n gak g usah jauh-jauh ngomongin kerugian pengusaha dulu Yang nyebelin itu tuh peraturan i t u suka abu-abu Kadang-kadang n gak g ada yang fix Coba dong bikin peraturan Taruh di internet Umumin secara umum Taraknya gimana, cukainya gimana Itu baru bisa ditahan gitu loh, kalau disini mah abu-abu semua bu, jadi memang sengaja ditahan, karena mereka tahu nih akhir tahun, pengusaha tuh、e, biasanya lebih rela untuk keluarin duit lebih banyak. Cuman kalau p e s e n saya s i jangan lah, saya juga di kantor beberapa kali di pers sama bagian imigrasi itu, kita kantor udah gak mau kasih s o k o k a n sekarang, tahan, tahan aja gitu loh, t e r、hmm. i makasih. Baik b a n a e t sih Pak Tony, Pak Leo... やりながらやりながらもんばれをしながらやりながらやりながらやりながらな Keluarkan biaya SK yang tidak perlu, yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan ikan pengusaha. Saya selama kemarin baru s e b e l u m n y lalu import dari China.、Hmm. Udah ada SK, perbebasan dia masuk. Eh, mereka sendiri sih yang lain bilang ini kita biaya masuk loh. k e t a b i a n kok, ya mereka abaikan SK-nya sendiri. Eh,、uh, dilantikan, mereka tekan untuk bayar. Saya、eh, bukan kita tidak tak peraturan, tapi SK sebijaknya keluarkan. Bagaimana n i Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak t o t o selamat siang. Siang. Komentar ada, Pak? Ya, Ibu. Itu di Bia Jukai memang terbarat. Sekarang katanya pakai sudah pakai INSV. Indonesia National Single Show. Jadi, saya punya pengalaman... berkali-kali sudah memasukkan ma import barang yang sama. Tetapi setiap kita memasukkan import, itu selalu harus upload registrasi yang baru. Katanya datanya hilang di sistemnya Bia Jukai. Jadi kelihatannya masih、uh, banyak permainan di Bia Jukai itu, Ibu. Demikian, b u Makasih. Hai, terima kasih, Pak Toto. Pak Arko, selamat siang. Ya, siang. Komentar ya, Pak. Komentar saya sih ini bukan masalah... bukan masalah... peraturan atau apa ya kita juga tetap jangan lupa bahwa ini kita nilakan negara korupsi ya jadi mereka tuh tidak u t peduli dengan pasokan, dengan peraturan yang penting adalah mereka tuh, para koruptor itu bisa membeli barang-barang mobil baru, i s t r baru anak-anaknya jalan-jalan keluar negeri Mereka nggak peduli itu negara mau kayak gimana, pengusaha dirugikan, mau dia bangkrut, susah, mereka nggak akan peduli. Intinya itu aja, makasih. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Lim. s o r e Baik, Pak Lim, silakan Pak. Ya, saya rasa itu bukan hal yang、uh, luar biasa ya, memang untuk kita. Kebanyakan kebijakan memang biasa di k a p u a Jadi lebih baik.、Uh, パジャジャスラマツォ y ごめん。バゲマナカマタニャファー。サラサリア、サモアイネ、ハニャプロメンラン、パーオクノオクノミャンブ サンペアダディジェニアンバウニーソモチョバイキュチャンプルタンアンアダマサワアパディバレキアパカメレカムミムベラパニョロピノンカーソバイビサンマスケンドネシアアアトアパカメマンバナサイジュガマンガラパタラウパニャエアディウギカンディランケジャリアンサパティスカランインイ。ウカンバウサカランニノマンマスケン Tapi kenapa baru sekarang terjadi masalah seperti ini Ini yang harus kita pertanyakan kepada d i r j e n yang sekarang Terima kasih Terima kasih kepada Pak Jaja Saya beralih ke Pak Handi, selamat sore Halo sore Baik, silakan Pak Handi、uh, Sebenarnya kita lihat dulu itu kondisinya bagaimana Kalau misalnya emang lamanya itu gara-gara k i n e r j a n y a yang lama Ya mungkin itu yang sangat-sangat berbahagia ya. Tapi ya sebenarnya、uh, toh Kita dibantulah para pengusaha Supaya ini juga untuk pemajukan Indonesia itu ya. baik, terima kasih Pak Handi p a r u di selamat sore Pak、oh, s i l a k a n Bapak Iya, saya mau klarifikasi aja disini kalau sebenarnya saya terus terang, saya bergerak di ekspor impor dan berhubungan dengan biada cukai、e, kalau saya lihat disini kurangnya sosialisasi itu dari pihak pemerintah di instansi yang terkait kayak seperti alkohol itu emang tandungannya harus melalui POM Sedangkan POM itu kurang sosialisasi kepada masyarakat. Jadi biaya juga itu hanya、uh, menjalani apa yang dititipkan oleh instasi yang terkait.、Hmm. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak r u d i Pak Joni, selamat sore. Silahkan komentar Anda Pak. Ya, selamat sore. Mohon polomu ada-ada dikecilkan Pak Joni. Oke, t e r i m a k a s i h Halo? Iya, silahkan Pak. Nah, oke kita t a h u sendiri. a kan bentar lagi kita menjelang tahun baru.、Uh -huh. Nah, pemerintahan tahu sendiri, kalau kita nggak lagi, kalau yang di bisnis, di bisnis hiburan sedang lagi, ya istilah lagi mau menikmati istilahnya mau untung besar, sekarang kan pemerintah juga mau k e b a g i a n juga, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joni. Dan demikianlah bisnis, saya nanti dan kesempatan sore hari ini. Mitra Bisnis Terima kasih banyak untuk partisipasi Anda.